موسیقی Walau semakin banyak pendatang baru di kancah musik Indonesia Namun Bakirati Purwati tak ketar menghadapinya Rasa percaya pada dirinya begitu besar Terbukti, boleh dikata hampir setiap album yang dilemparkannya berhasil menembus pasaran Dan lagu yang ia sukukan pada anda malam ini adalah albumnya yang ketujuh Kasih sayang yang Hilang